Assalamualaikum Saudarluun, berita malam edisi hari ini Kamis 27 Oktober 2016 dibacakan Ardiansyah. Polisi Aceh Timur telah amankan 11 lembar bintang bulan selama bulan Oktober. Pemkab Bireuen salurkan 215 sembor untuk imam masjid dan menasah. Polres Kayu amankan pelaku penipuan berkedok bedah rumah. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom SLAM BFM.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 selama bulan Oktober 2016 sudah 11 lembar bendera bintang bulan diamankan polisi dari beberapa lokasi di Idiraya Aceh Timur. Semua bendera yang disita dikibarkan oleh orang tak bertanggung jawab. Berdasarkan data yang diperoleh, kasus terakhir polisi mengamankan satu lembar bendera bintang bulan di dusun tengah Gampung Kuala Pedawa Puntung, Kecamatan Idiraya Aceh Timur. Bendera itu dikibarkan orang tak dikenal Kamis pagi di sebuah tambak. Setelah pihak keamanan dari Mapolsek dan Koramil Idiraya berkoordinasi dengan perangkat Gampung, kemudian bendera Bintang Bulan langsung diturunkan dan diserahkan kepada petugas untuk diamankan. Sebelumnya, Sabtu 22 Oktober, personel Polsek dan Koramil Idiraya juga mengamankan tiga lembar bendera Bintang Bulan yang dikibarkan OTK di Gapura Jalan Masuk Gampung Dama Jalan Gede Geruba Idiraya, Kecamatan Idiraya, Aceh Timur. Dari lokasi yang sama, petugas keamanan juga telah mengamankan 3 lembar bendera bintang bulan pada Rabu 12 Oktober dan 4 lembar pada 11 Oktober. Sejauh ini pelaku pengibar bendera tersebut belum berhasil ditangkap. Darulun pemerintah Kabupaten Biren kembali menyalurkan sepeda motor untuk 200 imam masjid dan imam menasah di 17 kecamatan dalam Kabupaten Biren. Bantuan sepeda motor 215 unit dibeli dengan anggaran APBK Perubahan 2016 melalui Dinasari Ad-Islam Biren. Sepeda motor operasional untuk Imam Nasa dan Imam Masjid merupakan penyaluran tahap terakhir yang telah dilakukan Pemkap Biren. Kadi Sari Ad islam Biren, Juf Liwan, mengatakan sebanyak 215 unit sepeda motor masing-masing Imam Nasa 122 unit dan Imam Masjid 93 unit. Sebelumnya, PMK Biren juga telah menyalurkan ratusan sepeda motor untuk imam menasa dan imam masjid di seluruh kecamatan di Biren. Derlun Polres Gayuluwes melalui tim unit reaksi cepat menangkap seorang pelaku penipuan yang berkedok program bedah rumah dari salah satu stasiun TV swasta yakni RCTI. Pelaku Bakri alias Raja Togel, 45 tahun, warga kampung Jawa Blankajren, ditangkap di rumahnya Rabu kemarin. Kasat Reskrim Polres Gayulwes Ibnu Ekorendi Oktama mengatakan kasus penipuan ini terjadi 26 Februari 2016 di Desa Kute Bukit Blampegayon. Pelaku raja togel menipu korban Alir Syah Aman Sukarman 36 tahun. Korban diiming-imingi pelaku mendapatkan program bedah rumah dari salah satu stasiun televisi yakni RCTI. Untuk meyakinkan korban, pelaku raja togel meminta persyaratan berupa fotokopi KK fotokopi KTP, pas foto, serta meminta surat keterangan miskin. Selain itu pelaku juga minta uang administrasi untuk pengurusan program bedah rumah senilai 3 juta rupiah karena uang dan persyaratan itu akan segera dikirim ke Jakarta. Korban yang merasa ditipu akhirnya melaporkan kasus ini ke Polres Gayo Lewis. Setelah melakukan penyelidikan, polisi berhasil meringkus Raja Togel di rumahnya. Dari hasil penyelidikan sementara, pelaku telah menipu tiga korban dengan modus yang sama. Kini pelaku ditahan di Mapolres untuk pengembangan kasus. Berlund Polsek Medan Barat meringkus Eka Sahputra 34 tahun atas tuduhan membakar dua kios di Pasar Berayaan Medan Barat, Kota Medan. Langkah hukum ini mempertegas kalau musnahnya dua bangunan itu akibat unsur kesengajaan. Tersangka Eka Sahputra asal Jalan Mayor Baru Medan Barat ditangkap dari kediamannya Rabu Malam. Kebakaran dua kios di Jalan Pertempuran Medan Barat sendiri terjadi sehari sebelumnya. Polisi sempat menduga percikan api akibat arus pendek listrik. Namun dalam proses penyelidikan, polisi menemukan unsur kesengajaan diantaranya bau bensin yang cukup menyengat dari ruangan kios yang telah hangus. Dugaan ini semakin kuat setelah saat melakukan olah TKP, polisi menemukan bungkusan plastik bekas bensin. Kompol Segmentan Barat Kompol Victor Ziliwu mengatakan tersangka Eka Saputra telah mengakui perbuatannya. Namun untuk motif kejahatan ini masih dalam penelusuran penyidik. Dalam kasus ini tidak tertutup kemungkinan ada keterlibatan pihak lain. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi Evan. Sejumlah warga di Kecamatan Muara Satu Loksmawe mulai menolak rumah mereka dialiri gas rumah tangga. Bahkan ada warga yang rumahnya sempat teralirigas rumah tangga kini telah mengajukan berhenti berlangganan. Hal ini terjadi akibat aturan pemerintah mewajibkan pemakaian gas rumah tangga di bawah 10 kubik tetap membayar seharga 10 kubik tiap bulan. Informasi yang dihimpun saat mencuat persoalan gas harus dibayar tiap bulannya minimal 10 kubik pada akhir September 2016 lalu. Pihak perusahaan daerah pembangunan Loks Mawes sedang melakukan konversi kompor gas di kawasan Belang Pulau atau sektor 6. Namun sejumlah warga Belang Pulau mulai menolak rumah mereka dialiri gas rumah tangga. Gesi Blang Pulo, Zarkashi, mengakui ada warganya yang menolak di aliri gas rumah tangga kibat persoalan harga gas yang harus dibayar tetap 10 kubik setiap bulan, walau pemakaian di bawah 10 kubik. Aturan itu harus segera ditinjau ulang, apalagi gas rumah tangga ini adalah program gas murah untuk masyarakat miskin. Manajer Divisi Gas PDP Loks Mawai Azhar mengakui saat ini sekitar 60-an warga di Blang Pulo menolak rumah mereka di aliri gas rumah tangga, ...karena harus membayar minimal 10 kubik per bulan. Bahkan ada pelanggan di Belang Nalung Mameh, Batupad Timur dan Batupat Barat... yang telah mengajukan permohonan berhenti berlangganan gas rumah tangga. Walau demikian, upaya memasok gas rumah tangga ke rumah masyarakat... ...masih tetap berlangsung. Sedat Lundua, pembunuh tahan Ginting, 44 tahun, sempat melarikan diri... ...akhirnya berhasil ditahan Polresta Bes Kota Medan... Keduanya menyerahkan diri ke Polsek Pancur Batu yang diantara orang tua masing-masing. Kedua pelaku pembunuhan berinisial RT 34 tahun dan RB 28 tahun warga desa Namori Pancur Batu Deli Serdang datang menyerahkan diri ke Polsek pada Rabu kemarin. Namun karena alasan tertentu, Kamis pagi penanganan kasus ini dialihkan ke Polresta Besmedan. Medan Kapolsek Pancur Batu Kompol Frido Gultom mengatakan perkelahian yang merenggut nyawa tahan ginting ini terjadi 22 Oktober lalu. Kedua pelaku mendatangi korban di tempat usahanya untuk mempertanyakan proses pembelian tanah timbun. Karena tidak ada kesepakatan, ketiganya terlibat pertikaian hingga menyebabkan korban tewas. Disinggung apakah pengalihan kasus ini ke Polresta Medan karena adanya keterlibatan orang berpengaruh, Kapolsek tidak menjawab dengan rinci. Ia hanya mengatakan penyidik Polresta Medan tengah melakukan pengusutan lebih mendalam untuk memburu pelaku lainnya. Sudarlun Bukhari Makhrub, 65 tahun, warga Gampung Masjid Memeane, kecamatan Gerung-Gerung Pidi, tewas di lokasi kejadian setelah sepeda motor bit yang dikendarainya ditabrak Suzuki EVV BL417JL. Kecelakaan ini terjadi di Jalan Nasional, tepatnya di Gampung Gintung, kecamatan gerung Rabu Malam. Kapolres Pidi Aka Ali Hadapi mengatakan berdasarkan keterangan saksi matang, kejadian ini berawal ketika mobil EVV yang disopiri Yuliadi, Karyawan swasta melaju dari arah Sigli menuju Bandar Aceh. Juli merupakan warga Gampung Gugajah, Kecamatan Darul Imara, Aceh Besar. Tiba di depan SPBU Gintung, Kecamatan gerung tiba-tiba muncul sepeda motor Honda Beat dari arah Sigli, yang dikendarai Bukhari, Makhrup. Korban tiba-tiba menjebrang jalan. Namun FVV, yang sudah berada dalam jarak dekat, tidak sempat menginjak rem, sehingga langsung menabrak sepeda motor korban. Akibatnya Bukhari dan kendaraannya terpelanting 15 meter. Korban meninggal dunia di lokasi kejadian karena luka parah. Polisi telah mengamankan kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan itu. Sementara jenazah korban telah dikebumikan pihak keluarga. Dari Newsroom Seram di Tanjung Permais, sekian berita malam edisi Kamis 27 Oktober 2016. Berita pagi serambi Eden bisa dengarkan kembali pukul 7.00 waktu Indonesia Parat. Berita malam ini juga bila nda akses di situs internet www.rambyfm.com. Velo jika Twitter at srambyfm. Sverlun,